Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa maulana wa kuduwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa min minal muhajirina wal ansar amma ba' Maaf Cek Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala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 diantara amal-amal yang sunnah karena dengan amal itulah nanti kita akan dibangkitkan. Barang siapa yang beramal, Ya'mal itu dalam bentuk kalau bahasa Arab fiilul mutari, kalau bahasa Inggrisnya tuh present continuous tense, yang terus mana?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 Malaikat bilang salam, Nabi Ibrahim bilang salam. Artinya kita punya amal istiqomah itu salam. Ketemu orang salamualaikum, ketemu orang salamualaikum. Asal dia Muslim salamualaikum. Kalau ketemu cewek salamualaikum juga tapi nadanya beda. Salamualaikum, ya, beda dikit. Gitu. Ada modus. Kenapa kamu salamin saya? Saya mah lagi belajar istiqomah salam.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 Surat 41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna al-lazina kalu rabbuna Allah Inna al-lazina kalu rabbuna Allah Thumma istakamu tatanazzalu alayhim ul-malaiikatu ala ta Allah tak takut, Allah tak نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون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 Masalah e, cewek atau cowok, masalah pacaran lah ya. Masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu. Menanti dengan sabar. Enggak mau terpancing lagi. Walaupun ada yang e, ternyata kita nge-log Instagram kita tapi ada yang banyak request. Kita lihat, "Wah, oh, yang request banyak yang keren-keren nih, eh. Mau di apa? Terima enggak ya?" gitu. Itu kan menguji keistiqomahan kita.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 sampai akhirnya kayak kuci kuci hetahe gitu deh <laughs> eh nggak tahu ya masih muda berarti artinya istiqo, istiqomah udah nggak mau pacaran lagi deh saya mah kalau kamu mau ayo kita nikah aja gitu itu berarti istiqo, istiqomah. Nah apa janji Allah bagi orang yang istiqomah kayak gitu? Summa stakomu tatanazalul alaihimul malaika, malaikat akan turun kepada mereka.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 sesungguhnya amal yang paling disukai Allah itu adua muha yang paling dawam yang paling kontinu wain kallat walaupun cuma sedikit fa maya amal misqal khairan yaroh itu satu makna istiqomah yang kedua makna istiqomah itu artinya mustaqim on the track tidak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 100 juta? Siap insyaallah, 1 juta. Hah? Masih ragu? Oh, berarti masih kemungkinan kita menang gitu ya, lawan Real Madrid ya? Enggak ada kemungkinan menang lawan Real Madrid mah. Gimana pun kita berdoa tahajud gitu, kecuali dengan saya izin Allah ya. Kalau hanya mengandalkan hukum ilmiah, itu enggak mungkin kita menang kecuali tiba-tiba eh, Cristiano Ronaldo jadi apa? Diare, kemudian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 Banyak dari kehidupan kita tuh kayak gitu. Di awalnya kalau kita ikut cara Allah, aduh kayaknya susah, weh. penghasilannya cuma sedikit. Sedangkan yang subah itu penghasilannya besar. Itu memang kelihatannya awal kayak gitu. Tapi yakinlah endingnya, nanti closingnya, pasti akan nahnu awliya'ukum kamilah yang akan menolong kalian. Sehingga istakim kata Nabi. Innalazina qalu rabbunallah, Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di jalan Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu yang di, kita baca di dalam surat Al-Qasos. Sama kayak cerita yang saya berkali-kali omongin, cerita Siti Hajar. Itu gara-gara istiqomah. Maka teman-teman mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah SWT. Kalau kita sebagai anak muda istiqomah dalam ketaatan. Istiqomah untuk menjaga diri dari dosa. Kalau kita sebagai seorang pekerja istiqomah mencari riski yang halal. Kalau kita sebagai seorang perempuan istiqomah menutup aurat. Kalau kita sebagai seorang anak istiqomah berbakti sama orang tua. Gimana pun kita mungkin bete sama orang tua kita. Kadang-kadang orang tua mungkin perangainya macam-macam. Apalagi yang udah lanjut usia istiqomah aja. Tetap e, berbuat baik kepada orang tua. Istiqomah tersenyum, istiqomah. Memaafkan siapapun yang istiqomah, janji Allah Subhanahu wa taala adalah pertolongan dan kemenangan itu yang kita ingat pasti itu enggak mungkin meleset mudah-mudahan ini bermanfaat marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu di antara doa istiqomah itu adalah ya muqallibal kulub tsabbit kolbi ala dinik Ya musarrifal kulub, sarif kalbi ila ta'atik Rabbana la tuzik kulubana ba'da'ith hadaytana A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, hamdan kathiraan, kasyiban, mubarakan fih. Ya Rabbana, laka alhamdukama yamba ghi lijalali wajihikal kariim. Lijalali wajihikal kariim wa'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya mukallib al kulub, Ya mukallib al kulub, Ya mukallib al kulub, Sabet kulubana صرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ <قلوبنا> بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ <قلوبنا> بعد إذ <هديتنا> وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوك والعصيان أولى وجعلنا من الراشدين رَبَّنَا إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَنَعُوذُ بِكَ من يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتب علينا يا رب Taubat, و علينا يا تواب, توب علينا توبة نصوح يا غفار, يا غفور, يا رب العالمين, Ya Allah ya rahman rahim. Wahai Tuhan Pencipta Alam Semesta yeah. Wahai Allah Yang telah mempergilirkan malam dan siang Yang telah menetapkan matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat Yang telah menjadikan semua itu terjadi setiap hari secara yeah. terus menerus Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadamu Dalam sunnah dan sistem yang telah engkau tetapkan ya yeah. Allah kami tidak pernah melihat matahari terbit di barat dan terbenam di timur kecuali kiamat, Ya Allah. Kami yakin semuanya bertasbih dan mengikuti cara-cara yang telah engkau tetapkan bagi mereka, Ya Allah. Maka kami memohon kepada-Mu, Ya Allah. Tundukkanlah hati kami agar kami seperti mentari yang selalu mengikuti jalur yang telah engkau buat, Ya Allah. Yang selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Apapun kondisinya, Ya Allah, baik di musim dingin maupun musim panas, selalu terbit di timur dan terbenam di barat. Jadikanlah hati kami seperti matahari. Jadikanlah kehidupan kami mengikuti syariatmu, Ya Allah, sebagaimana alam semesta mengikuti sistem yang telah engkau jadikan, Ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami berada di dalam sunnahmu, Ya Allah, tidak keluar dari sunnah-sunnahmu, Ya Allah. Ya Arhammarrahimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-hambamu ya Allah. Kami tidak berdaya untuk membolak-balikkan hati kami sendiri ya Allah. Engkaulah yang membolak-balikkan dzat al-yamini wa dzat asy ke kanan dan ke kiri ya Allah. Engkaulah yang menjadikan hati ini cinta kepada kebenaran dan benci kepada kekufuran. Engkau yang berkuasa atasnya ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Allah. Condongkanlah hati kami kepada kebaikan-kebaikan di sisimu, Ya Allah. Kuatkanlah keimanan di dalam hati kami untuk selalu yakin kepada janji-janjimu, Ya Allah. Apapun yang ya. terjadi dalam hidup kami, Ya Allah, jadikanlah kami selalu yakin kepada janjimu, Ya Allah. Karena hanya dengan berpegang teguh kepada janjimu, kami menjadi kuat, Ya Allah. Sesungguhnya engkau berfirman di dalam Al-Quran. Ya Ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah Berpegang teguhlah kalian kepada janji Allah Jangan kalian melepaskan janji-janji Allah Janganlah kalian memegang janji-janji lain selain janji Allah Karena sesungguhnya hanya tali agama Allah yang kokoh Barang siapa yang berpegang kepada tali selain tali agama dan janji Allah Maka dia akan terputus dan celaka Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin Kuatkanlah hati kami, Ya Allah Ketika engkau ya. menguji kami, Ya Allah Agar kami tetap istiqamah di jalan-Mu, Ya Allah. Agar kami tetap dalam ketaatan kepada-Mu, Ya Allah. Agar kami tidak pundung dalam menjadi hamba-Mu yang salih, Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. -ra jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ya. kebenaran. Dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami, Ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang benci kepada kekufuran. Ya. Dan rasa benci itu kuat di dalam diri kami, Ya Allah. Ya Ur Rahman Rahimin Satukanlah hati kami Sesama kaum muslimin Sehingga kami hidup dalam keadaan bersaudara Dan saling mencintai Ya Allah Ya Muqallib Al-Kulub Ya Ur Rahman Rahimin Bangkitkanlah kami nanti di akhirat Dengan amal-amal yang baik Yang kami istiqomahkan Janganlah engkau bangkitkan kami di akhirat Dengan dosa-dosa yang tidak mampu yeah. kami tinggalkan Ya Allah Janganlah engkau bangkitkan kami di akhirat Sebagai orang-orang yang celaka Karena kami durhaka kepada orang tua kami Ya Allah yeah. Janganlah engkau bangkitkan kami di akhirat Sebagai orang-orang yang banyak meninggalkan sholat Ya Allah Kami sadar Ya Allah yeah. Mungkin kami lebih istiqomah Untuk telat sholat daripada istiqomah berjamaah Ya Allah Janganlah engkau bangkitkan kami nanti di akhirat Sebagai orang-orang yang buta Karena kami senantiasa menolak Nasihat-nasihat yang baik dan kami istiqomah Dengan penolakan itu ya Allah Bangkitkanlah kami dengan Ibadah-ibadah kami ya Allah Bangkitkanlah kami sebagai orang yang jujur Bangkitkanlah kami sebagai Orang yang ahli Al-Quran Bangkitkanlah kami sebagai ahli ilmu Bangkitkanlah kami sebagai Anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Bangkitkanlah kami sebagai orang yang hatinya Terikat dengan masjid Bangkitkanlah kami sebagai orang-orang yang selalu ikhlas di jalanmu Ya Allah Kadang kami menjadi lemah ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada kami Sehingga membuat kami berfikir kembali untuk melakukan kebaikan baginya Istiqomahkanlah kami Ya Allah Sadarkanlah kami bahwa kami tidak berbuat kebaikan untuk dipuji Kami tidak berbuat kebaikan untuk mendapat manfaat dari manusia Kami tidak berbuat kebaikan untuk yeah. pamrih Kami tidak berbuat kebaikan untuk dunia Kami berakad berbuat kebaikan karena menginginkan kebaikan darimu ya Allah Dan engkau yeah. tidak pernah ingkar janji ya Allah Ya Rabbana Atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabanna Subhana Rabbika Rabbi al-Aziz al-Ma'asifun, Salatu wa Salamu al mursalin wa Alhamdulillahi alamin wa alaikum wa Rahmatullahi